マティスパサルディラパン、マティスパサラパン、アティラパンブラス、サンペイドア、プルドア、マティスパサラパン、ラパンブラス、サンペイドア、パルドア、マティスパサラパン、ラパンブラス、サンペイドア、パルドア、マティスパサラパン、ラパンブラス、サンペイドア、パルドア、マティスパサラパン、ラパンブラス、サンペイドア、パルドア、ディミケアン、フィルマントア。ケティカエスマリア、オラン、バニア、マン、アリリギニア、ア、マニュー、バトラ、カセブラン。 Lalu datanglah seorang ahli Taurat dan berkata kepadanya, Guru, aku akan mengikut engkau, kemana saja engkau pergi. Yesus berkata kepadanya, Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang. Tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Seorang lain, yaitu salah seorang muridnya, berkata kepadanya, Tuhan, izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan ayahku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, Ikutlah aku, apa yang kita k e r j タ、k a n menjadi sesuatu bagian yang menyenangkan hati Tuhan kita. Karena itu mari kita belajar dari kasus ini. Menarik ketika ada seorang dengan kesadaran penuh menawarkan diri untuk menjadi pengikut Yesus. Lalu dikatakan di sana bahwa dia adalah seorang ahli taurat. Mungkin seorang leader atau pemimpin ya. Seorang yang belajar. Tetapi yang jelas dia adalah di lingkungan sana. Lalu dia menawarkan diri untuk mengikut Yesus dan berkata guru izinkan aku mengikut engkau. Penawaran yang diberikannya menjadi sangat menarik. Karena Yesus memang butuh banyak murid. Penawarannya diberikannya memang sangat menarik mengingat dia datang dari satu lingkungan ahli taurat yang notabene banyak beroposisi dengan Yesus. Sehingga tentu saja cukup strategis untuk merekrut orang seperti ini. Penawarannya cukup menarik untuk mempertimbang, apa, apabila mempertimbangkan berbagai kemungkinan-kemungkinan yang ada demi popularitas. Demi kelancaran tugas dan tentu saja demi untuk kekuatan oposisi menghadapi para ahli Taurat yang lain. Tetapi rupa-rupanya kita harus belajar Yesus melayani tidak seperti itu. Yesus tidak menjadi orang oportunis yang memanfaatkan tiap kesempatan. Yesus tidak merekrut murid, murid untuk menguntungkan dirinya. Dan Yesus tidak sedang mengerjakan satu popularitas untuk kelompoknya. Tetapi Yesus mau nyuarakan kebenaran dan bahwa lingkungannya, pengikutnya, murid-muridnya harus mengerti, harus tahu bahwa hidup ini adalah sebuah pertarungan. Bahwa hidup ini adalah sebuah perjuangan, pergumulan yang harus diselesaikan. Karena itu, Yesus mengatakan kalimat yang mengagumkan. Ketika ia menjawab apa yang dikatakan oleh orang yang menawarkan diri untuk menjadi murid. マンプニャーリングのブーンマンプニャーサランタタピアナクマンウシア。ティ n マンプニャータンパーンドマルタカ a カパーナニャ。バ a ヤンインマンタカンカパラオニャンミニクディア。カラコモミニクアカウ、アパンコピキルカン。パルーガーいウスカン。カラコモミニクアカウ、アパンコピキルカン。ハーウスのピキルカンカンバリ。アティナバ。アティナブギンズ。カラコモミクアカウ、サダーカインカウ。ナシップブルンレビバイダリナシップカウ。 何が何が t が何が何が何が何が何が何 l 何が何が何が何が何が何が何が何 e 何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何ですが何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何が何がが何が何が何が何が何が何が何が何が Dibenak si Ali Taurat, ikut Yesus. Yang luar biasa, pasti akan mempengaruhi masa depannya. Ikut Yesus. Yang disambut di mana-mana, pasti akan memperlebar jaringannya. Ikut Yesus, dengan sendirinya akan menjadi top. Nah, istilah sekarang mungkin akan menjadi pendeta sejuta umat begitu ya. Wah, dia mulai membayangkan suatu opportunity yang besar. Dalam ukuran yang sangat kuantitatif. Sayang, Yesus bukan itu. Yesus membicarakan sesuatu yang berbeda dengan apa yang dipikirkannya. Yesus membicarakan sesuatu yang bermutu yang lebih dari apa yang bisa diangankannya. Yesus membicarakan sesuatu yang justru tidak pernah dipikirkan dan dibayangkannya. Bahwa mengikut i Yesus adalah sebuah kesulitan tersendiri yang tidak s e d e r h a n a Sebuah kesulitan tersendiri yang sangat berat. Sebuah kesulitan tersendiri yang penuh dengan pertarungan. サンディリ。ヤンマンハダピ、ババガイ、アンチャマン、バカン、カマティアン、サンペサンペ、ボロンビ tempat untuk meletakkan kepalanya untuk memenggambarkan betapa dia akan menjadi buronan tanpa kesalahan betapa dia akan menjadi korban Justru karena kebaikan Betapa dia akan mengalami kesulitan Karena kasih sayang Wow Sangat mengerikan Tetapi itulah tragedi yang ada Terus berkembang, bergerak Menjadi sebuah pergumulan yang sangat serius Saudara-saudara k u Camkan, pikirkan Betapa naifnya sebetulnya keinginan si Ali Taurat yang ingin menjadi murid Walaupun di sisi yang lain Seakan-akan heroik dan luar biasa Rupa-rupanya jalan salib kurang dipahami oleh banyak orang Orang hanya berpikir tentang popularitas, tentang kenikmatan mengikut Yesus Tuhan. Tentang jalan mulus, bypass, tol yang semuanya serba beres dan serba bebas. Dari persoalan, bebas. Dari pergumulan, bebas. Dari apa saja yang tidak menyenangkan. Ikut Yesus seakan-akan menjadi sesuatu yang sangat luar biasa. Sehingga semangat salib tak lagi tersisa di sana. Semangat salib tak lagi tampak di sana. キタプロス a ォーカ i ジュジ a ラン k タプロスウ e t カー a ングワン e t ラコ a ンアパイムギャリケンダクト e n d a k i mari kita, kita jalani hari-hari di dalam takut akan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, m e m u l i a k a n nama Tuhan. ini perlu, ini penting. ならかなそらこやんかかし。すり gala メマンモンポニエリアン、ボロンモンポニエサラン。あなたましいな、ジャそらこ、ボロン、アパレカロディガンバーピピティアンアーガンやしゅうまさ do it i, itu, aku, ung, it ito, bigitto。イドピニグマットたび ママハミ、パルジャ s ナンサーリップ。ママハミ、パルジュワンサーリップ。ハウスディパハミナランプロスティビアンウトウ。タンタンスウォーサーマンアットボン・オーバーナン。タンパー・リサーパー。タンタンスウォーサーマンアットボン・アブディアン。イアンタンパバタス。ハウスディウジュウカンディダランク・リンドウォン、ダン・カスングウォン、マラクウォン、アパイン・マンジャディケンダクトウォン。 そラでハウス、ブラ、ah、ジャーマ、マハミ、サーリ、ダン、マニンギ、サーリ、サプリアパ、メジャーディ、カタタパン、カタタパン、ダン、ケン、ダク、バパ。イニミジプル、ルーダー、ラン、ケドパン、ケタサバ、グラン、プラチャイア、ハウス、ケタ、ラコカン、ケタ、ジャーラン、ディ、ハリ、ハリ、ケタ。イニミジプン、バギギギタ、ウント、ケタサダリ、ソーラ。オレカネ、トゥ、ジュガス、バギア、ナク、トゥ、ハン、ディタ、ナタン、プロ、ウォーラン、ミング、ケタス、バカタ、バカン、マング、グー、トゥ、ハンイア、トゥ、ハ イクトンカオ、サマキンハリコ、タンパニャ、サマキンバニャ、マサラ、サマキンバラ、ババニャンコピクル、サプリニャクスウダ、ティララギブラダイア、オー、ソドソドラコ、インアトゥアニトゥアニンヒドゥ、ヤティラプラナメンギタ、トゥアニトゥアニンヒドゥ、ヤトゥスモノトゥンビンギタ、トゥアニトゥアニンヒドゥ、ヤトゥアニアニトゥアニトゥアニトゥアニトゥアニトゥアニトゥアニアニトゥアニトゥアニアニトゥ 新潟のプロタウンのプログマルのコレワティ、マクマサリスマキンコトムーカン、メンジャディココワタニアン、ウトウディダーラン、サマンアトゥンアブディアン、デンケイルパン、サバガオランガオランヤンプロジャイアン、ディアタスプロスワラン、アダジャのア n ンクルワディタンアタンアカタラジャピタン、トゥンティダプランアン、インガルカンギタスンディリ、カネディスンディリブジャンジ、タサトゥブンランブダリギタジャータンパー。 Sepengetahuan dia Nah ini menjadi perlu Ini menjadi penting untuk kita lakukan Di dalam kehidupan kita Sehingga dengan demikian s Apa u a k yang kita kerjakan menjadi sesuatu Yang harusnya Catatan penting di dalam kehidupan kita Sehingga kita bisa melakukan Apa yang menjadi kendak Tuhan Sehingga dengan demikian sungguh-sungguh Nama Tuhan dipermuliakan, ditinggikan Di dalam kehidupan kita kehidupan sehingga betul-betul menjadi orang の a n g memahami betul apa yang menjadi、uh ah、kehendak、ah、keh Tuhan dalam hidup kita karena i t の memaknai salib saya kira menjadi sangat penting itu sebab dalam kotbah seri tujuh kali berturut-turut tentang perkataan yang penuh kuasa yang Yesus ucapkan di atas kayu salib Yang kita selenggarakan dari minggu ke minggu saya terus bergumul untuk mengajak orang melihat betapa luar biasanya salib itu. Sehingga dari minggu ke minggu kita terus memikirkannya, memperhatikannya, mendalaminya, menggalinya. Karena memang salib penuh dengan misteri yang seringkali salah kita pahami. Yang membuat kita seperti tadi itu. Rasanya kok ikut Tuhan tambah banyak persoalan, tambah banyak kesulitan. Perspektif kita lah yang salah. Cara melihat kitalah yang salah. Sebetulnya mengikut Tuhan di tengah-tengah berbagai pergolakan kesulitan adalah sebuah kehormatan. Yang boleh kita dapatkan untuk mengalami apa yang dialaminya. Menderita sama seperti dia menderita. Pergumulan demi pergumulan justru menjadi kesempatan. Untuk kita membuktikan bahwa Tuhan hidup di hidup kita. Kesempatan untuk menjadi orang yang teruji, terseleksi. Karena berhasil melewati berbagai kepahitan, kegetiran. Ingat, burung punya sarang, serigala punya liang. Anak manusia tidak punya tempat meletakkan kepalanya. Gambaran situasi di mana jiwa kita melanglang buana, merantau di tengah kesulitan, sengit, persoalan, hantaman, badai. Tetapi awas. Itu bukan berarti dia kalah. Itu bukan berarti dia tanpa harapan. Justru m e n u n j u k k a n sebuah keunggulan kalau kau mau ikut dia. Karena jalan keselamatan mahal harganya. Oleh karena itu kita tidak bisa terjebak bersikap seperti Ali h Taurat yang mengerti Alkitab, yang belajar Alkitab, yang mau melayani Tuhan demi popularitas saja, yang mau melayani Tuhan ketika itu berbau bisnis saja, yang menduplikasi segala sesuatu manis di perkataan tetapi tidak di kehidupan, menjadi kita yang juga mungkin mengatakan hal yang sama. Mungkin kita katakan hidup tidak boleh sembarang Hidup harus begini harus begitu Padahal itu semua kita tabrak Lu kok dia berani ngomong gitu pak Karena gak ada yang tahu Lu kok dia berani ngomong gitu k a k Karena itu barang jualannya Lu kok berani dia ngomong gitu pak Karena kalau gak gitu d a k laris dia Lu kok dia berani ngomong gitu pak Karena dia mau menciptakan image itulah dia Padahal keseharian Dengan mata telanjang segera kita bisa melihat Tiap kehidupan tiap langkah yang dilakukan oleh banyak orang Maka tersentaklah kita サニャタメマンメンタリタスアリタウラッサンアたバニャタピタマンギャタンディクルジャカンダンタレラマミクルサリピエスカネトゥスメニアッカニャタピオロサプリニタプラナウサイタプラナハビスディダ lam ジャラカイルパンプライアンサラワダサラルトゥルシササメンタラインラインブラカタラインナギラウバガタトウアニジンカナコプラギダウロムムブラカナヤコバロギコデンコオランギニムナパタワランダリトウアント a n e juga, ada orang menawarkan diri ditolak Tuhan. Tapi yang diajak Tuhan malah mau membuat sebuah penundaan dengan alasan untuk menguburkan ayahku. Tetapi Yesus berkata kepadanya ikutlah aku dan biarlah orang mati menguburkan orang-orang mati mereka. Lalu kita terjemahkan ini orang mati rohani begitu ya. Kadang-kadang kita juga jadi agak sedikit, apa namanya... Terlalu merohanikan lalu sangkan-akan bapaknya itu orang mati rohani. Artinya orang yang tidak perlu diurusin. Apa iya kalau bapak kita n g g a k kenal Tuhan. Belum kenal Tuhan lalu kita n g g a k urusin. Kalau tidak kenal Tuhan dia kita tidak urusin. Bagaimana dia tahu kita kenal Tuhan. Kan begitu. Tuh. Apa iya kalau bapak kita beda agama lalu kita tinggalkan begitu saja. Tidak usah pamit. Pasti bukan itu maksud Yesus. Kalau engkau seorang anak beriman. Ingat Alkitab. Hormati orang tuamu. Sekalipun mungkin dia. イマンにコヤキニ tantangesus tantangsalip。Tunjukanla。Qualitasenhebat sabaganaesus。Superangtuamulihat.Danbersukurkarnanya.Na!Solusudara!Makakitamlet bagamana d i、yes、us, k,、yes us, k nah, uh、ara, a t a k a n s a t u m u r i t i n i y a m i n t a i i n d i d e l a n tradisiahudian palin the cutting beside a bagarti a a l a b g a m a n a Orang-orang dulu mempunyai kebiasaan untuk menunggui orang tuanya. Sampai orang tuanya itu meninggal dunia. Itu di dalam tradisi Yahudi. Nah anak-anak yang nunggu inilah nanti yang akan berhak atas warisan-warisan. Yang akan ditinggalkan karena itu menjadi sangat menentukan juga. Siapa yang ada di situ yang paling dekat di situ begitu ya. Nah jadi murid ini ingin melaksanakan dulu tugas-tugasnya. Tentu di benaknya adalah dia akan mendapatkan apa yang menjadi haknya. Ya cukup baik mungkin pikirannya ketika dia berpikir Nah itu akan dipakainya menjadi modal awal Untuk ikut melayani Tuhan Baik juga pikirannya mungkin Untuk berpikir itu bisa dipersembahkan Masuk dalam grup ini y Atau a mungkin juga untuk menjamin hidupnya Di hari-hari berikutnya Suruh sutara Tapi u s a t a k a n jangan kau pikirkan itu Urusan-urusan itu belakangan Sehingga dia bilang kalau kita ngebajak lihat depan-depan jangan lagi n g e l i h a t belakang. Kalau sudah maju-maju jangan lagi mundur. Kalau dia betul-betul dalam murni mau mengurusi orang tuanya. Tidak mungkin Yesus melarangnya. Karena itu akan berlawanan dengan ketetapan hukum Taurat bukan? Dan Yesus bukan seorang pelawan hukum Taurat. Justru datang untuk menggenapinya. Tetapi pertimbangan manusiawi tadi. Pertimbangan kultural yang memang memberikan nilai tambah itu. Itu yang mau dibereskan. Supaya itu jangan ada di dalam semangat mengikut Tuhan. Sehingga salib memang menuntut sebuah peniadaan diri yang sangat mendalam yang disebutnya sangkal diri. Sehingga salib menuntut sebuah keberanian untuk putus dari berbagai nilai-nilai yang bersifat materi atau duniawi untuk maju melayani Tuhan. Bukan berarti kita n gak g butuh materi. Bukan berarti kita n gak boleh pegang materi. Bukan. Lah saudara mau pelayanan naik bus ya uang. Mau b i l i sendiri? Ya uang. Mau makan? Ya uang. Semua perlu tuh. Tetap itu i dia menjadi alasan utama untuk kita melayani Tuhan. Itulah maksudnya. Sehingga panggilan tentang pelayanan akan Tuhan jangan diperjual belikan. Ya, Kengerian-kengerian saya lihat terlalu banyak orang sekarang. Aduh berani bersumpah berkata benar. Berani bersumpah kutu-kutu segala macam. Berani bersumpah ini itu. Ya, Bahkan di atas mimbar begitu. Bahwa dia berkata benar. Untuk meyakinkan orang banyak, saya t i d a k ngerti. Kalau memang kau benar, untuk apa kau sumpah-sumpah? y Adu-adu a -adu kutuk misalnya, buat apa? Lakukan saja kebenaran, dengan sendirinya orang akan tahu kok, benar itu mana bisa. Dia seperti bau harum yang kapanpun mau dibekap pun tetap saja akan tercium. Tetapi sama seperti bau busuk yang mau disembunyikan, disimpan kaya apapun, akan juga tercium. Tinggal busuk apa harum yang tercium, itu saja kan? Tetapi banyak orang makin repot memprotek dirinya. Karena sebetulnya. Ia makin ragu ketika orang mulai meragukan dia.、Ya. Nah karena itu seserah. Kualitas seseorang sudah bisa kita lihat dan mengukur orang ini. Ngomong benar apa n g g a k benar. Gampang sekali. Semuanya telanjang terbuka tampak nyata. Tidak ada yang disembunyikan di sana. Oleh karena itulah. Kita perlu jujur di dalam kehidupan kita terhadap diri k i t a Tentu saja. Jujur terhadap kebenaran, jujur terhadap Tuhan. Karena jika l a u engkau tidak jujur terhadap Tuhan, mana mungkin engkau jujur terhadap diri. Jika l a u engkau kedapatan berbohong, memutarbalikkan kebenaran, bagaimana engkau bisa mengatakan? Engkau cinta Tuhan. Salib akan menguji, salib akan membuktikan. Apakah kita orang yang berjalan pada jalan salib, atau orang yang memanfaatkan salib? Apakah kita adalah o r a n g Yang melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan tuntutan salib. Atau kita mengambil keuntungan dari sana. Maka biarlah harum tadi menjadi dupa yang menyenangkan hati Tuhan. Tercium kemana-mana. Dan karena itu pula, di tengah-tengah pergumulan persoalan sekali lagi saya mau berkata pada kita semua. Jangan pernah menyerah. Terus maju. Ini mungkin kesempatan untuk menjadi harum. カナマレワテ n ブラバ a プグムー a k エンコタタ a セティア、パデサリプトウハ k インニムン a t カザンパ m ン、ウン a ムンジャディコワッ、カナタニア m バニ i プロスワランバラッ、ビサコレワティ。e ン i ムンジャ a ィカザンパタン、ムムーリアカンドウハン、デング e ムミクルサリプ、ダーマンカザティアン、m ブルクルカサー、タタビメレワティアン、デングンサマンカマナンア a ニャ a ルアッビアサ。ソロソドラ、サリプ、 Tetap menjadi tempat untuk kita bergumul. Salib. Tetap menjadi tempat bagi kita untuk terus mengintropeksi s diri kita. Menemukan kesejatian hidup kita. Panggilan kita. Apakah kita melakukan apa yang menjadi kehendak dia? Apakah kita mendengarkan? Merenungkan? Menjalankan tiap ketetapan-ketetapan yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kita? 私たちは、今日のように、誰を見るかを見るかを見るかを見るか a l i、si、t a 見 r a t yang menawarkan diri tapi biarlah kita murid yang dipanggilnya tak melarikan diri tapi justru berjalan pada kehendaknya melakukan ketetapan ketetapannya sehingga dengan demikian sungguh hidup kita menjadi hidup yang menyenangkan dan di dalam kita, sekali lagi, di so, aku, h itas カリラギナマトゥハンディープルムリアカンソゾダラカウベリネムジェディクリンドゥアン a ン ini m e n j a d ita マラカウカンアパムジェディケンダクトゥハンギタダナヘネゲタサングウサングウボリリリケナリパニコツサリビアンサティアサティアマミコルサリビットサティアブルジャ g ンパラジャランサリビットカネイトゥラ a n salib untuk menemukan kekentalan makna, bertarung di sana. Menjadi anak Tuhan yang sungguh. Tuhan memberkati kita. Amen. Baik s a u s a r aku yang kekasih sebelum kita berdoa. Kita akan mendengarkan dulu beberapa hal berikut. Mari kita berdoa. Ya Tuhan kami bersyukur kepadamu untuk cinta kasihmu dalam hidup kami. Pemeliharaanmu yang luar biasa. Karya salib yang nyata. kehendak t u un, h a n d a l a m hidup ini. Kami ル a u berdoa mampukan kami supaya kami selalu jadi berkat dalam hidup kami di dalamnya Tuhan d i p e r m u l i a k a n ditinggikan, diagungkan. t u h a n kami juga mau berdoa menyerahkan dalam tanganMu pergumulan. Karya yang sedang kami kerjakan merenungkan tujuh perkataan salib yang penuh kuasa. Supaya Tuhan terus memberkati pertemuan kami. Minggu lepas minggu. Tujuh minggu berturut-turut. Hingga puncak di dalam Jumat Agung. Mampukan kami untuk menemukan makna. Tetapi juga kuatkan kami untuk melakukan apa yang Tuhan sudah lakukan di atas kayu salib sana. Sehingga-sehingga sungguh-sungguh perenungan kami. Menjadi berkat yang luar biasa. Tempat dimana kami bersama-sama merenungkannya di Twin Plaza juga berkati sertai. Waktu-waktu yang kami pakai. Biar menjadi waktu-waktu yang menyenangkan hati Tuhan. Demi y e s u s k r i s t u s Tuhan kami kami b e r d o a bersyukur. Dan terus mohon pimpinan Tuhan. Dalam sepanjang kerinduan kami. Menggali, menggumuli, memiliki, mengaktualisasi kebenaran yang sejati itu. Terpujilah Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. メン